Ya, pemirsa silakan kami usahakan silakan bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Ridwan dari Jakarta iya, dari Salgrindo. Um, apa yang tadi dipaparkan oleh bapak Abdul Ghafur Nashtiar maupun bapak Hermawan Hemawan Kartajaya, uh, menurut saya adalah paparan-paparan yang ideal dari suatu konsep bisnis ya terutama yang dimaksud dengan berbisnis dengan hati e, disinggung oleh Pak A. Agim masalah-masalah e, korupsi dan mental pejabat kemudian Pak Hermawan juga menyinggung masalah-masalah baku dalam bisnis yang e, khususnya marketing ya yang mungkin ada di banyak textbook e, jadi menurut saya itu adalah konsep-konsep ideal yang ada dalam uh, textbook tapi juga kita harus menyadari bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa praktik berbisnis di Indonesia ini adalah bisnis yang mungkin di atas 70% adalah bisnis yang kotor mulai dari bisnis yang paling sederhana sampai bisnis yang paling mega bisnis belum lama ini ada gerakan anti suap dari kadin yang ternyata kabarnya disambut dingin oleh banyak pihak. Pertanyaan saya adalah, diajukan kepada bapak-bapak berdua, pertanyaannya mudah ditanyakan, tapi mungkin saya tidak tahu jawabannya, karena ini pertanyaan yang klasik sekali. Secara konkret, baik dari pengusaha maupun dari mitra pengusaha itu sendiri, dari mana harus kita mulai? Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Kalau menurut saya tadi itu konsep Bukan hanya ide apa Tapi realistis Karena kami menjalankan itu Dan untung besar apa Kami tidak tertarik kepada uang haram Untuk apa Logikanya sederhana Allah yang nyuruh jujur Allah yang ngasih rezeki, Kenapa harus tidak jujur ya Maaf sebetulnya Pak Elman yang harus menjelaskan perusahaan kami kami membangun perusahaan pak dengan konsep ini subhanallah tuh pak laku saja apa saja laku kemarin kita mencoba membangun perumahan hanya dalam tempo satu bulan 495 rumah laku yang belum diumumkan sudah habis sudah apa? habis ya nah, kita membuat hampir, ya kebetulan ini maaf mudah-mudahan Allah menerima saya sendiri pribadi ada 19 perusahaan Pak, dengan konsep bisnis tadi terus saja beranak binat jadi itu bukan konsep hanya ideal, tapi konsep yang realistis benar-benar menguntungkan, logikanya sederhana dimana-mana, nyari orang jujur kita berusaha jujur ya pasti kita yang dicari, betul tidak? halo? coba Pak Para investor yang punya uang nyari orang yang bisa mengelola uangnya dengan jujur. Para pembeli ingin pedagang yang jujur. Tinggal kita tampil saja. Kita kan jadi barang langka. Ini serius, Pak. Kami mencoba ada sekelompok warga yang punya tanah. Ingin tolong, Allah, ingin dibelilah oleh. Allah. Tapi dari mana uangnya? Datang investor. Kami ingin pengelola yang amanah masyarakat kami juga ingin beli dari yang pengelola akhirnya tanpa modal tanah kebeli ini jadi runtuh begitu pak jadi ini yang dekat pak dekat sekali jadi justru yang mengherankan kenapa nggak jujur ya jadi terbalik herannya pak kemarin kita pelatihan ada yang ingin markup kami ingin markup ini ah nggak mau buat apa saudara cari aja pelatihan tidak kurang Antriannya bertahun-tahun, kita punya hotel ternyata bookingnya sampai 3-4 bulan jadi justru aneh kenapa harus gak jujur ya halo gak jujur tuh karena kurang iman pak kalau udah yakin rejeki dari Allah mah, mau apa tuh kambing juga berjanggut ya makan rumput ini gak nyambung Siapa lagi? Wah, ya silakan. Perwakilan dan wanita yang hmm. belum diberitahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju sekali dengan statementnya Pak Hermawan maupun Aagin, bahawa eh, apa itu setidak lagi polarisasi tapi justru integrated karena belum lama ini saya membaca di sebuah artikel yang menyatakan bahwa sufi itu tidak lagi dicari di tempat-tempat seperti tempat berdoa atau um, wihara atau mosque atau church tapi justru di, diperolehnya sufi itu di tingkat CEO tingkat yang paling tinggi di perusahaan-perusahaan dan salah satu kualitas sufi yang dicari di perusahaan-perusahaan itu adalah kejujuran Honesty is number one Jadi sebenarnya saya hanya ingin mengklarifikasi Apa yang tadi dikatakan bahwa itu memang Trendnya sekarang sudah seperti itu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Iya Ibu Ibu <laughs> Terima kasih ya. Kalau Mau tahu alamin itu komponennya tiga pak Satu Jujur terpercaya Jangan pernah bohong sekecil apapun Dalam hal apapun Yang kedua sigma kepuasan Jadi orang itu akan Terpercaya kalau dia memang Orangnya jujur bersih sampai ke hal-hal kecil Dan yang kedua orientasinya Sigma kepuasan jadi ketemu puas bicara kuas, terus puas-puas, makin banyak titik kepuasan, itu makin kredibel. Dan yang ketiga, inovatif dan solutif. Jadi kalau orang, dia terus mengupgrade dirinya dan selalu inovasi baru, serta menjadi solusi, sudah dia akan kredibel. Orang tidak jujur, tidak memuaskan, tidak punya inovasi, memang dia akan terkubur begitu. Boleh saya tambahkan sedikit saja? Boleh. Haki memang luar biasa. Dari semua topik diskusinya, keyword, the real keyword of MQ adalah hati. Hati. Hati yang bening, hati yang apa, hati yang apa. karena hati kelihatannya sudah banyak yang hilang pada saat ini. Dan itu bukan cuma tren Indonesia, bukan tren agama-agama tertentu. Saya kira tren universal. Sehingga sekarang salah satu lagu yang menjadi hit di dunia, Dinyanyikan oleh kelompok Black Eyed Peas anak-anak muda dengan gaya rap dan sebagainya. Apa judulnya? Where is the heart? Di mana hati itu? Mudah-mudahan malam ini ibu bapak sekalian menemukan hati itu kembali dan pulang dan pulang besok pagi mulai berbisnis dengan hati. Selamat malam terima kasih. Iya. Ha. Dan sekarang di Indonesia sudah mulai populer lagu nada jagalah hati ya <laughs> kalau itu nyari kita jaga udah ketemu ya <laughs> baik. baik terima kasih pemirsa Metro TV dan kami ucapkan terima kasih kepada Agim dan Bapak Hermawan Kartajaya juga tak lupa kami ucapkan kepada Manajemen Holpu Televisi atau NKTV Yang bekerjasama dengan Metro TV, Makbus NCO Dan Krim Hotel Preanger Alhamdulillah semoga pertemuan kita Bisa meningkatkan unggul zikir Unggul pikir dan unggul ikhtiar Hati kita tetap bersih dan bisnis kita lancar Mohon maaf atas segala kekurangan Sampai ketemu lain waktu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh I'm the